l a g i bro. Ya, silahkan.、E, dengan Pak y u d i ya. Ya, l a u menurut saya... Itu sih w a j a r w a j a h Karena memang pengelentakan... Mau supaya kesilakan menurut dia. Jumlah menenjara-menjara... Kali t u u d a h diperlakukan. Cuman ya itu... Kebiasaan masyarakat Indonesia. Kalau mau diatur sesuatu yang baik... Dianggapnya aneh, gitu loh. Karena mereka memang... Seperti b e o r a n g yang... Mau enak... r o k n y a aja, gitu、hmm. l i h s t a aja cara mereka... Bawa k e n a r a a n kan. Jalur yang...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 Tapi ini buat yang baik buat mereka supaya terhindar dari k e s u s a k a n yang lebih parah gitu Makasih Oke Pak j a y a selamat pagi ya. Pagi, ya. pagi ya Ya pada prinsipnya ini peraturan ini dibuat untuk sesuatu yang baik ya Nggak masalah ya Bilang apa-apa ya Kita cuma inginkan itu、uh, Proses setelah bilangnya itu ya Harus lebih mudah dan tidak Kita juga kadang ああ。Uh, mau, uh, Seperti orang pemerintah be lah biasa ya,、b、sosialisasinya itu kurang sekali, setelah tak apa-apa gitu baru teriak,、uh, g i t u teriak, teriak. teriak、uh. Itu kadang kita masyarakat yang besar gini kan aneh ya, ya. tapi n gak g apa-apa sih, peraturan itu pasti baik ya untuk, untuk masyarakat, tapi memang、uh, prosesnya itu, prosesnya kembali,、uh, prosesnya m e m b a i k semuanya itu harus lebih bagus ya. アストリートのスタオルサイアのトラックの名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私はそ前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私は名前がないと、私はないと、私はないと、私はないと、私はないと、私はないと、私はないと、私はないと、私はないと、私はないと、私はないと、私はないと、私はないと、私はない Terus itu demi keselamatan daripada penggara motor sendiri itu juga. Karena saya juga menyadari juga kadang-kadang orang kita di Indonesia ini lives atau nyawa itu b e t u l b e t a u murah gitu ya dibandingkan di, dengan di luar negeri. Nyawa itu betul-betul、uh, mahal sekali harganya gitu loh. k a d e a itu saya n gak g heran kenapa、uh, ada s e k i a n daripada orang kita yang protes, k o k o k E, disuruh nyalain lampu buat apa gitu, nah itu pandangan seperti itu kadang-kadang masih pandangan jagoan-jagoanan kita bisa t r a c k t r a c k k a n apa dan seterusnya karena pandangan kita itu nyawa itu murah disini、nah, itu, itu adalah、e, sangat salah karena a n disamping membahayakan dia pengendara motor sendiri itu juga akan membahayakan、e, pihak lain gitu kan, pengendara mobil ataupun、e, pengendara motor yang lain gitu loh. itu yang、e, saya sangat setuju Kenapa harus ditegakkan disiplin? Supaya apa? Supaya kepentingan publik itu dilindungi gitu. Ya sekian dan terima kasih. Oke,、okay. Pak Zaki. Ya kalau menurut saya memang yang namanya aturan itu harus d i t a h a n y Akap model aturannya meskipun terdengar u agak aneh siang-siang kok pakai nyalain lampu. tapi tentunya k e r a j a a n dan penelitiannya sudah dilakukan sedemikian rupa, jadi sudah balik proses penelitian yang bagus lah sampai akhirnya harus dikeluarkan keaturan seperti ini、e, kebanyakan darah motor Indonesia ini、e, tidak, tidak tahu、e, tidak pandai m e n t a a t i a t u r a n saya melihatnya seperti itu, di j akarta maupun di daerah mereka semaunya menggunakan jalan seharusnya juga pemerintah harus lebih ketat ya, mengeluarkan SIM mengeluarkan izin untuk mengamundi bagi pengendara motor karena itu terawal motor sekarang sangat mudah didapat ya, dan siapa bisa beli motor cuma bawa uang 250 ribu sudah bisa bawa uang motor siapapun、eh, dia t i a k perlu、eh, kaya atau miskin dia tidak perlu tahu aturan Jadi banyak motor, pengguna motor yang aneh-aneh k i -aneh t jumpai di, di lapangan Jadi menurut saya, bagi pengendara motor atau kita semua Hati-hati ya Pak, peraturannya ada Kita ikutin peraturan itu Dan bagi、uh, aparat hukum, ya diketakan hukum sebaik-baiknya、uh, Kita a n p r e s i a t dengan aparat hukum yang uh, menjalankan t u g a s n y a dengan sebaik-baiknya Saya kira itu, terima kasih ya Ya a s Ivan Ya Halo, selamat pagi Pagi, silahkan m a k Iya, kalau、uh, opini saya adalah、uh, Kita harus mendukung、uh, peraturan pemerintah Karena peraturan itu tidak keluar begitu saja tanpa ada ...suatu penelitian atau s a t u survei. Masalahnya sekarang adalah... ...pemerintah sendiri tidak konsisten terhadap aturannya. Contoh, lampu yang tidak nyala tidak d i t e g u r y a kan? Kalau d i t e g u r kan tentu akan nyala semua, n ya? Karena peraturan. Kemudian kedua, tidak ada ukuran keberhasilannya. Ya, dan yang ketiga... Masyarakat yang perlu waktu untuk berikan k e s a d a r a n dan、eh, kurangnya sosialisasi di media-media dari pemerintah sendiri. Itu aja. Jadi ada k e r j a s a m a a n t a r a pemerintah harus konsisten, masyarakat pun tunduk dong kepada peraturan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. ya selamat pagi, Bu. Silahkan. Kalau menurut saya itu bukan masalah lampunya untuk ya untuk m e n g k r o t i k Iya. i y a dipermaskakan adalah singkat k e s a d a r a n dari para masyarakat sendiri untuk berkendara Contohnya sendiri dari pemerintah juga tidak k e t a t dalam l a k u k a n、eh, perakutannya gitu ya Jadi dalam impun tidak ada bagaimana cara berkendara yang baik Kemudian k e s u a m a t a n kita dan k e s u a m a t a n orang lain itu tidak ada sama sekali 私たちはそれを考えているので、私たちはそれを考えので、私たちので、私はそれを考えていので、私たちはそれをているので、私いるので、 Halo? Pak h a k i m silahkan.、Ah, Menurut saya, kita punya peraturan udah terlalu banyak. Kalau peraturan itu betul-betul ditegakkan sebenarnya bagus. Masalahnya, penegak hukum sendiri kan gak pernah m e n e g a k i n Polisi itu, kalau ada peraturan, kalau yang memang n gak g bisa ini ya dia abu-abukan aja ya sudah gitu loh. Contohnya ya, kalau lampu itu sebenarnya kan sudah menjadi peraturan. m a s t i u k a itu kan, banyak sekali peraturan-peraturan... lain nah ini masalahnya adalah bahwa saya n gak g tau, h kemungkinan kita kekurangan polisi atau kemungkinan、uh, polisinya juga、uh, setengah hati menjalankan peraturannya dan sebenarnya yang paling penting dalam sebuah peraturan itu adalah warganya warganya mau n gak g menjalankannya jadi kalau warganya sadar otomatis peraturan itu n g gak perlu di Di ini i n pun sudah dijalankan ini tuh untuk kepentingan ke semua ke selamat dan semua orang s i l a h a n lagi ya Pak Widi ya, selamat pagi s e m u a n a m a u mau dipatuhi malam aja dia n gak nyalain lampu、hmm. sudah susah deh ini semua juga t e r g a n t u n g dari dari pemimpin-pemimpinnya、uh, ini kan peraturan perda ya kalau gubernurnya kayak begini ya mana bisa, bagus Itu saja, terima kasih、okay. Selamat siang Pak Yustus Iya, selamat siang、uh, Jadi sebetulnya memang、uh, agak aneh Karena di Indonesia adalah bukan negara subtropis Yang mungkin pada waktu ada musim、uh, winter atau musim salju Itu jadi bernabut ya Memang pada waktu di Jogja, pada waktu berapi meletus Itu memang sangat bermanfaat ya Karena memang cebu itu di mana mana jadi memang kita tidak bisa melihat dengan jelas tapi dengan lampu itu jadi jelas、ya. jadi memang saya melihat itu malah mengurangi lifetime dari lampu-lampu yang kita punya dari kendaraan-kendaraan itu jadi sebetulnya manfaatnya kecil sekali kalau menurut saya terima kasih baik terima kasih Pak Yustus a n d i selamat siang selamat siang m a k、eh, silahkan karena yang aneh polisinya mbak k a l a u motor itu malam hari itu, banyak a n y a pakai lampu, polisi nggak tilang. Terus sekarang lagi tren、uh, motor tidak pakai plat, banyak sekali t i d i m a s a s i h Selamat siang Pak Toby. selamat siang、uh, Pak h e s i silahkan Bapak.、Uh, saya kira memang. Uh, sebetulnya Itu cocoknya itu Di negara-negara yang sering berkabut Sehingga Dan motor n gak g terlalu banyak Sehingga Kalau ada satu dua itu Memberi perhatian kepada Yang b e r k e n d a r a a n mobil Tapi untuk Indonesia Yang jumlah motornya Begitu banyak Dan cahaya matahari Terang-benderang Rasanya itu kayak mubazir bahkan itu memboroskan e n e r g i karena cahaya yang dilampu itu sebetulnya e n e r g i ya nah, jadi kalau dikumpulin itu u d a h besar juga itu e n e r g i n y a jadi sebetulnya ya polisi mencoba meninjau ulang, kalaupun itu diterapkan di negara-negara tertentu yang banyak kabut, nah disini harusnya ya dilihat kondisi alam disini n gak perlu sebetulnya, terima kasih terima kasih Pak Tobi, selanjutnya dengan Bapak Pak Dhani Pak Dhani silahkan、uh, Jadi gini m a s、uh, Saya juga kan pengguna k e n d a r a a n s e p e d a motor ya Setiap hari mobile nah, yang, yang jadi permasalahannya Itu kenapa Kalau misalkan siang hari Lupa menyalakan motor,、uh, Lampu motor Itu langsung d i t i n g a l Kenapa waktu itu tidak d i k u r a saja、si? uh -huh. Ini kan yang jadi pertanyaan、yeah. Ini apa? Apa disengaja? Atau bagaimana? Karena banyak sekali mbak Kondisi-kondisi、uh, yang Yang, yang Membuat orang lupa menyalakan lampu motor s a m p a i ya Kalau motor-motor yang baru di Keluaran tahun 2012 Mungkin Lampu Sudah langsung nyala Tapi kalau motor yang Sebelum Tahun-tahun itu Ya itu kan pakai strip Nah Kadang kalau dari misalkan rumahnya digang, n g g a k otomatis harus mematikan lampu dulu. Karena mungkin banyak orang nongkrong, atau apa. Kan tidak enak kalau lampunya nyala, terus ada orang nongkrong, kena muka kan tidak enak juga mbak. Kadang lupa seperti itu. Jadi itu saja dari saya. Tuh, Baik, terima kasih. terima kasih Pak Dhani. Selamat ya. s i l a k a n Pak. Ya jadi kebijakan lampu m e r a h ini memang kayaknya m e n g ada-ada Lampu motor bapak ya? Ya,、hmm. ya lampu motor Jadi lampu motor dan saya pernah kena tilang ya Kena tilang gara-gara lampu motor Jadi banyak r o m b o n g a n gak tau Mereka cukup Ditilang langsung suruh ke pengadilan tanpa Kan istilahnya kalau kelupa atau salah penjat itu kan tinggal、eh, Tolong lampunya nyalain Gak langsung tilang bawa ke pengadilan Akhirnya bawa ke pengadilan Minggu depannya ternyata Di pengadilan itu penuh Kayak pasar Jadi siapa saya mau nunggu saya tinggal Jadi saya, saya biarin sampai sekarang Karena ini terlalu apa ya Bukan hal yang signifikan untuk Kelancaran lalu lintas Untuk kelancaran lintas bukan karena l a m p u Motor menurut saya itu Tapi bagaimana polisi menjaga Supaya lalu lintas lancar Menertibkan Jangan Lampu yang jadi prioritas itu, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Johan.